Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahı ve wa kafay. Ve salatı ve selamı ada sidi na Muhammadin el Mustafa. Wa ada alihi wa sahibihi ahli sidri wal wafa amma ba'du.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 Cek 1 2. Eh, khotnya mati Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Trebelnya turunin nih. Trebelnya separo aja, volumenya gedein. Cek 1 2. Cek 1 2. Buletin suaranya. Ibu bapak,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 Narkoba jenis sabu siap edar 800 kilogram Narkoba jenis sabu 800 kilogram Ini untuk dikonsumsi kira-kira 3.500 penduduk Indonesia 800 kilogram sabu kalau diuangkan nilainya sehingga gede Kira-kira 1,5 triliun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 tidak diberikan nafsu. Jadi kalau malaikat tiap hari kerjaannya ibadah, pantas malaikat nafsu kagak punya. Liatin aja malaikat ama makan ogah, pakaian enggak, duit rada budeng. Jadi kalau malaikat nggak punya salah, pantas. Kenapa? Nggak diberikan nafsu oleh Allah.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 dikasihin minyak wangi, ditaro di tempat yang paling tinggi, teksuran mau dibaca, dicium dulu, kulit kambing dicium orang. Kenapa? Beteman ama Quran jadi kantong Quran. Tapi kalau kulit kambing Betemen sama kayu jadi beduk. Apes, gelap gelap udah dikemplangin orang tuh.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 Iblis tuh Saudara jihad lawan lagi bisikan Iblis Enggak Saya mau datang ke musholak Mau diem dengerin pidato ustadznya Apa dipikir Iblis nyerah <tuh> Dibisikin lagi kita Cuk, Iya dah lo sampai musholak kagak usah ngobrol Diem aja cuma pules. Yang Allah senang Iblis nggak senang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 Kadang orang-orang tua muslim nggak pernah peduli Betul Yang menyedihkan kadang-kadang kalau anaknya mau masuk kondok pesantren Orang tuanya gak setuju Tolong jangan masuk pesantren dah Lulus pesantren paling juga jadi ustad Proyeknya tahlilan Ngarepin orang mampus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 Bo, Bo Kalau punya anak perempuan Mau dilamar sama santri kasih aja Insyaallah hidupnya berkah Oh, oh Bini Saya ngikut tuh, Alhamdulillah Hidupnya berkah banget Jadi ustaz itu berkah Jadwal pengajian Saya dari Muharram, Safar Rabiul Awal, sampai Saban, Alhamdulillah Ada aja Berkah, ada aja pengajian Apa buktinya? Di rumah saya kulkas sampai kagak bisa ketutup Engselnya bojot Di kota Tangerang ini Masyarakatnya terkenal Kuat memegang nilai agama Dan kental memegang budaya dan tradisi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 Bang, lampunya nih bisa ke atasin enggak, Bang? Jangan kemari, Bang. Ini panas lampu ini nih, dehidrasi. Lagi-lagi dah nyelang apa ini ke atas dah. Nah. Ya, buat kamera sih enak kesininya nih. Cuman sayanya nih nyereng. Ibu, Bapak, Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati,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 Nabi enggak Ada apa yang Bang Abang Pan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Terus Ya kalau sumbayang Jangan gitu-gitu amat ngapa sih bang Lihat Mendapat setengah protes dari istrinya Apa jawab Nabi Afala uhipu an akuna abdan sakuro Hei Aisyah Kamu fikir saya enggak senang Oleh Allah saya mendapat gelar abdan sakuro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 Ey Kaga dijamin Ey Kasihan deh <gülüyor> Ibu ni sudah dijamin Masuk sorga oleh Nabi Apa kata Nabi Ayu mamraatin matat Wadaw juha an haratin min ayibabin Jika seorang istri meninggal dunia Suaminya Rito Dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri <tuhli> Maka si istri disuruh masuk sorga Milih lewat pintu mana aja Enak apa enggak Ibu mau masuk sorga Yang jawab 18 orang Mau masuk sorga Koncinya ridho suami Sekarang saya tanya bapak-bapaknya nih, Pak Pak Saya tanya, kira-kira Kalau istrinya meninggal dunia Bapak Ridho apa enggak pak? Yang jawab Ridho Paling kenceng udah gedeg banget sama Bininya <gülüyor> nih mudah-mudahan istri-istri Solehah semua Ahli-ahli penghuni sorga Apalagi saya lihat ibu-ibu karang mulia Ini hadir maulid Ya Allah cantik-cantik. Bapak harus sayang sama istri. Saya lihat nih, ya Allah, muka ibu-ibu sini nih muka tabah semua nih. Mau sampai jam 11. saya lihat masih cantik-cantik. Saya yakin pakai bedaknya macam-macam. Ada yang pakai bedak Maybelline, Revlon, Pipa.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 Itu ibu-ibu kebayuran, ibu-ibu karang mulia insya Allah sama <tuh> iya. Terima kasih Ini jangan dipikir air dua gelas gua ngomongnya lama ini <tuh>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 Dalam 24 jam Allah cuma minta kepada kita untuk lima kali lapor, yaitu lewat sholat waktu. Ayo dah hitung hitung, saudara, sholat itu yang bagus. Taro dah sekali sholat waktunya 10 menit, 10 menit itu sholat udah bagus banget tuh. Yang sedang-sedang, tarodah dah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus, ah 2 menit.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 Kotak amal hilang, Kurang nyaman Lihat di gereja tuh. Di gereja piano kagak pernah hilang, Puluhan juta Enggak pernah hilang. Kita di musola Di masjid Jangankan piano Sendal rombek dimbuat orang Kurang bisa menjaga Sembrono Kenyamanan tempat ibadah kita Masih kalah Konon katanya di masjid ama di musola itu yang kagak bakalan hilang cuma dua tuh. Pertama beduk tuh beduk kagak bakalan hilang tuh Biar takbiran dibawangi terama bocah mau subuh beduk udah balik lagi ke tempatnya tuh. Yang kedua yang nggak bakalan hilang kurung batang.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 Dikaruniakan kita keturunan Yang soleh dan solehah Dan yang paling penting diwafatkan Kita dalam kondisi husnul khatimah Alhamdulillah oh, Wa'ala kuliniyatin solehah Wa'ala hadratin Nabi al fatihah. Ini saja yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan ada manfaat Lebih kurangnya saya mohon maaf Usikum wa Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh